Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas tentang Imam Mahdi Kembali membahas tentang Imam Mahdi Karena akhirnya ini saya melihat begitu banyak video Begitu banyak orang-orang yang mengaku dirinya Imam Mahdi Sudah saya jelaskan sebelumnya Bahwa Imam Mahdi itu tidak pernah mengaku dirinya Imam Mahdi. Satu poin itu yang paling penting. Dan kedua, apa yang dibawahnya itu adalah ajaran hakeka. Nah, kalau seandainya yang dibawahnya itu ajaran hakeka, maka tanyalah bagaimana cara ibadahnya. Kalau seandainya ditanya, bagaimana dia mengajarkan ibadahnya? Oh ibadahnya adalah ibadah seperti orang-orang Quraish lah itu bukan imamahli kalau seandainya dia masih melakukan tradisi orang-orang Quraisy, saya menyebutnya seperti umket dia masih melakukan umket berbeda itu bukan imamahli karena imamahli jelas orang yang membawa satu perubahan orang yang otomatis update orang yang otomatis menutupi fakta Allah yaitu menjadi membawa satu perubahan pembaruan terus bagaimana yang diajarkannya? Apabila yang diajarkannya Messi dari kitab terdahulu itu bukan Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi membawa kitab di dalam dirinya. Imam Mahdi bukan nabi kita. Imam Mahdi adalah kitab yang berjalan, Al-Qur'an yang hidup, tidak berperensi kepada kita. Ingat, karena tidak ada satupun nabi di dunia ini yang menulis kitab Kitab ada setelah para nabi-nabinya wafat. Kitab ditulis oleh siapa? Ya oleh manusia. Kitab ditulisnya oleh siapa ya? oleh baca-baca setelah nabi-nabinya wafat. Tidak ada satupun orang yang di kutus Allah, orang yang menyampaikan berita, membawa atau menyampaikan sesuatu itu dengan referensi kitab. Karena jelas kitab itu yang sejati itu adalah kitab yang ada dalam dirinya atau kitab telus yaitu jiwanya dia membawa dengan bahasanya tidak menggunakan bahasa orang lain juga karena Allah itu adalah harus mengenal diri menarau panas Allah takut ada arah pahlaw siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhannya jadi Tuhannya pun bukan Tuhan yang diekspor dari Arab tapi Tuhan yang dikenali dengan bahasanya. Tuhan yang dikenali dengan budayanya. Dan dia tidak mengajarkan ilmu-ilmu. Yang terdahulu, dia justru membawa satu perubahan baru. Dia update. Jadi sebelum kalian mengenal kata update, Facebook update, WA update, Instagram update, Allah sudah dari dulu melakukan itu masa sih katanya nggak imam ahli tapi cara ibadahnya tidak ada masa sih kalian menonton video lewat mesin ketik nggak seruju atau kalian bisa menelpon tak lihat YouTube lihat video saya ini lewat telepon koin kan nggak bisa itu teknologi lama tidak bisa diaplikasikan dalam percepatan dan dan percepatan waktu, teknologi artinya kita tidak balik lagi ke masa lalu kita adalah orang yang hidup hari ini dan untuk menatap masa depan ketika misalnya ada orang yang ngaku-ngaku ini terlalu banyak di Youtube saya lihat orang yang ngaku-ngaku Imam Mahdi tapi ajarannya masih yang dulu. Cara ibadahnya masih melakukan tradisi-tradisi orang Kurais, sudah jelas. Milapi Kurais ini, milapi merilatasi Taivasovalya Budu kebahasa Thai. Sungguhnya orang-orang yang beribadah menghadapi Tuhan adalah kebiasaan orang Kurais. Dan Imam Mahdi membawa perubahan bagaimana cara ibadah kepada Allah yaitu dengan berserah diri kepada Allah secara total. Lalu gimana caranya? Seperti gelas ini sebut gelas kalau terisi kopi penuh terisi kopi maka tidak akan ketika misalnya ada air baru ketika Allah ingin menurunkan air menurunkan cahayanya menyurunkan kesejukan namun di dalam gelas ini sudah terisi penuh dengan air maka tumpah tidak akan bisa diisi lagi oleh air kenapa karena dia telah merasa dirinya penuh Apalagi kalau ngakunya Imam Mahdi, ngakunya keturunan hati, ngakunya umbi-umbi, dan lain sebagainya Tuh, siap. omong kosong, bohong, dusta, itu semua karena kepentingan Itu semua ada kepentingan Imam Mahdi tidak mengajarkan orang untuk menyembahnya Imam Mahdi mengajarkan orang agar menyembah langsung padahal Imam Mahdi tidak mengajarkan orang agar taat kepadanya Imam Mahdi mengajarkan orang agar taat hanya kepada Allah. Imam Mahdi tidak mengajarkan orang untuk taklid kepadanya. Imam Mahdi mengajarkan orang untuk taklid hanya kepada Allah. Bahkan dalam ibadah pun Imam Mahdi tidak mengajarkan orang untuk menyembahnya. Tapi Imam Mahdi mengajarkan orang untuk menyembah Allah. Bahkan dia tidak mengajarkan apa yang telah dilalui. Mengajarkan yang sudah lama. Masa kalian baru ketik uh, pesan ke saya lewat mesin ketik. Sekarang sudah ada WA. Sekarang sudah Android. Sudah tidak terpakai mesin ketik. Sudah ada laptop. Ngapain ini pakai teknologi yang sudah lama? Artinya yang memandu membawa pembaharuan. Mujadi membawa satu hal yang baru. Update. Tidak menggunakan hal-hal yang lama yang sudah jadul. Dan kita berada dalam zaman Dilan. Dilan di sini adalah digital melayani sekarang saya bisa ngobrol dengan Anda Anda bisa melihat saya itu karena dila digital melayani YouTube salah satu dila digital yang melayani nah artinya kita hidup zaman ini masa kita mau kembali lagi kepada zaman dinosaurus mau kembali lagi ke zaman masa lalu Otomatis, Imam Madi membawa satu pembaruan yang sesuai pada zamannya Karena setiap masa sekali Allah pasti mendurunkan cahaya Apalagi cahaya yang ditutukan Imam Madi itu adalah Cahaya di atas cahaya atau hak Masa hak masih menggunakan dalam cara lama? Masa hak masih menggunakan kitab? Kitabnya sudah canggih, karena kitabnya sudah ada dalam dirinya Dia tidak mengajarkan orang untuk menyembahnya Untuk taat kepadanya, dia mengajarkan hanya taat Bagaimana caranya? Kosongkan isi yang ada dalam pikiran kita. Kalau dia masih ngaku nyai Imam Mahdi, tapi dia masih terisi penuh kitab-kitab. Kita. Dia bukan ahli hakikat, tapi ahli kita. Tapi ngaku nyai Imam Mahdi. Banyak sekali sekarang ini ngaku-ngaku Imam Mahdi, tapi menyesatkan. Kenapa saya menyebut menyesatkan? Karena Imam Mahdi justru menyuruh kita untuk mengosongkan. Seperti tadi gelas. Mengosongkan semua isi yang ada dalam pikiran, hati, dan nafsu kita dan diserahkan hanya kepada Allah. Menyerah. Menyerah. Seperti ini menyerah. Seperti kalau ditodong, menyerah. Menyerah artinya kosong pikiran, kosong hati, kosong kosong nafsu. Tapi kalau misalnya ketika menyerah, Bismillahirrahmanirrahim, masih ngapal-ngapal itu tidak menyerah. Menyerah itu mengosongkan semua pikiran, hati dan nafsu sudah menyerahkan hanya kepada Allah, tidak menggunakan cara yang lama. Caranya adalah berserah diri kepada Allah, dan itu hanya diajarkan oleh Imam Madin, dan bukan ajaran, itu adalah praktek, itu adalah teknik. Itu aja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya ingin mengingkalkan begitu banyak orang yang mengaku Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi yang sungguhnya adalah yang membawa suatu pembaruan. Imam Mahdi yang sungguhnya adalah update. Cara ibadahnya, cara berpikirnya pun update. Tidak menyuruh orang untuk menyembahnya, tapi hanya untuk menyembah pada Allah saja. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.